أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تؤتلمُ الغمانَ تشاء وتنزعُ الملكَ ممن تشاء وتذلُ من وتعزُ من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 Dulu tuh rasa-rasanya ya Sebelum saya rajin ke masjid Ibadah segala macam Kayaknya e, rezeki saya tuh lancar Ustaz Gak kehitung lah Tapi sejak saya hijrah Kenapa ya agak-agak susah Sekarang gak kayak dulu Saya bilang Bagaimana dia menyimpulkan Rezekinya lancar Padahal sebelum dia hijrah Justru hutangnya numpuk 39 miliar Nambah gak hutang setelah hijrah Gak nambah Ustaz Berarti itu sisa-sisa Masa jahiliah tuh 39 miliar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 bahasa Arab khatul istiwa garis lurus khat garis istiwa lurus Jadilah adalah khatul istiwa garis lurus yang apa membelah bumi gitu ya nah ini artinya dia nggak ngerasa hadir orang tuanya hijrah lah tuh setelah hijrah alhamdulillah mungkin rizkinya nggak sebanyak dulu nggak selancar dulu tapi ada rizki lain karena rizki jangan selalu diterjemahin dalam bentuk nominal Bahagia itu rezeki Kehangatan keluarga itu rezeki Bisa dapat senyum dari pasangan itu Yang udah punya pasangan ya <laughs> Itu rezeki Berarti yang masih jomblo gak dapat rezeki <laughs> Karena gak disenyumin Masa disenyumin mantan di atas pelaminan gak enak banget <laughs> <laughs> Itu senyum mematikan <laughs> Ini artinya Ini uh, artinya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 Alam niyajaka yatiman faa wa solusi. Wa wajadaka dallan fahada solusi. Wa wajadaka ailan fa aghna solusi semuanya. Beragama itu dekat sama Allah itu enak banget teman-teman. Hidup tuh kalau dekat sama Allah lebih enak daripada dekat kepada orang kaya ataupun orang yang berkuasa. Teman-teman kalau nonton bola di Bandung Persib sama Mangyanak pasti dikasih tempat yang enak tuh nontonnya. Kalau jalan sama saya mungkin di luar stadion, karena saya nggak punya link apa apa kan. Kalau datang sama Mang Yana, wah itu kayaknya apa orang ring satunya viking, misalnya. sehingga dihormati nggak akan diapa-apain. Terutama kalau misalnya pakai mobil dengan plat tertentu misalnya di dalamnya Mang Yana, eh kok pakainya plat itu kita udah bersaudara <laughs> Ini artinya beda kan? Kalau kita dekat sama orang yang punya E, link kekuasaan saya kayak misalnya kemarin tuh ada masalah dalam pengurusan satu administrasi terus karena e, bukan masalah sih biasa lah ya suka di, selam, di perlama lah ya suka dilambat-lambatin karena mungkin e, pernah dengar tahu sih saya di satu tempat yang direkturnya teh ternyata ustad ada apa enggak lagi ngantri ngantri apa ada segala macam ternyata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 Bisa aja kayak gitu ceritanya Makanya jangan uh, jauh dari Allah lah Karena semuanya dia dihilmul Semua yang ada di langit dan di bumi itu Di dalam genggaman Allah